Allahumma inna na'udhubika min ilmi la yanfa' wa min kalbi la yakshah wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajahu laha Rabbi syrahli sadri wa <coughs> yassirli amri wa ahlul uqdatan bil lisani yaqawu qawli Allahumma inna na'udzubika min an nuzilla aw nuzalla aw nazzila aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin <tuh> Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua Untuk pergi ke masjid ini Pertama Mengerjakan sholat maghrib berjamaah Semoga Allah Ta'ala mengerima Ibadah sholat maghrib Kita tadi Bapak Ibu Yang kemudian kita lanjutkan Dengan mengkaji Hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W Seputar hukum Dari kitab buluhul maho Mudah-mudahan Sebagaimana kita Malam hari ini dikumpulkan dalam taman-taman surga Dan majelis ilmu adalah taman surga Bapak Ibu Kita berharap kepada Allah Ta'ala Semoga kelak nanti kita dikumpulkan bersama-sama Dalam surga Firdaus yang paling tinggi Tanpa adat maupun risaf Amin Malam hari ini kita melanjutkan kitab sholat Babu sholatil musafiri Kualmarir bab solatnya musafir dan orang sakit. Ibnu Hajar rahimahullah berkata: An Aisyah radhiyallahu. Diwajibkan sholat itu adalah dua rokaat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isro mikroj bapak ibu itu kan diwajibkan sholat g itu pertama kali diwajibkannya adalah dua rokaat. Itulah makna awalu ma furidoti sholatu rok. Artinya sholat itu pertama kali diwajibkan adalah dua roka. Fa uqirot sholatul safar Maka ditetapkan Dua rokaat itu Sebagai sholat safar Wa utimat sholatul hadar Sementara sholat hadar Hadar itu orang yang tidak safar Sholatnya utimat Disempurnakan Jelas Bapak Ibu? Oke okay. Awaluma furidotis sholatul Rot acai Sholat pertama kali diwajibkan adalah dua rukaat Fauqirat sholatul safar Maka ditetapkan sholat safar itu berapa rakaat? Dua, dua rakaat. Wa utimat sholatul hadar Sementara sholat hadar Sholat orang yang mukim bukan musafir Itu disempurnakan Disempurnakan ya apa? Habis ini ada penjelasannya muttafaqun alaihi walil bukhari sementara dalam riwayat al bukhari kalau tadi muttafaqun alaihi kan sahih bukhari sahih muslim Bapak Ibu nggih nah kalau walil bukhari itu berarti hanya di sahihul bukhari di sahih muslim enggak ada ada tambahan penjelasan summa kemudian nabi hijrah Dari Makkah ke Madinah, ya? Tumbah jaro kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijroh fawuriyat arba'an maka diwajibkan 4 rokaat. Jadi baru ada ketentuan 3 rokaat, 2 rokaat. sholatul safari alal awal dan ditetapkan sholat safar atas yang pertama apa yang pertama yaitu dua roka rokaan ah. jelas bapak ibu wazada <Tuh librarian> ahmadu <Tuh> ya imam ahmad menambahkan Dari Aisyah cuma kalau redaksi mutafakun alaihi seperti tadi itu, redaksi Sofya Bukhari seperti ini, redaksi Ahmad ada tambahan ilal maghribah kecuali solat maghrib. Ya, maksudnya maghrib itu yang enggak dikosor yang ada empat. Kenapa? Fa'inna hawitrun nahar karena Maghrib itu sholat witirnya siang hari. Jadi Maghrib itu bapak ibu sholat witir siang, gitu loh. Makanya tetap tidak boleh dikosor ketika jenengan sahur. Wa ilas subha juga kecuali sholat subuh tidak dikosor, tidak bisa wamusroka atau dikosor sapi romeneh, gitu kan? Wa ilas subha Kecuali juga sholat subuh fa'inna tu'abwa lufi hal kiro'ah karena sholat subuh itu dipanjangkan di dalamnya bacaannya. Jadi sholat subuh bapak ibu dibuat dua rakaat itu agar bacaannya panjat apa? Oh, panjang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kan dulu sudah pernah kita pelajari Bapak Ibu ya hadisnya Ya mudah-mudahan jenengan pas Nggak membutuhkan hajatan Itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketika sahabat menggambarkan Panjangnya Bacaan sholat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baca sholat subuh itu Ayatnya antara 60 sampai 100 ayat Itu ada riwayat seperti itu Kemudian ada Riwayat yang lain Bahwa Nabi Alaihi Wasallam Itu mulai Sholat subuh ketika gholas Gholas itu ketika Masih gelap Dan baru selesai salam ketika Remong, remong. Itu ada riwayat seperti itu Dan ada riwayat lain Kata para sahabat, aku tidak mengerti so, Apa sebelaku pas sholat subuh ini karena waktu itu enggak ada lampu Pak enggak ada lampu jadi enggak tahu siapa sebelahku ini ketika baru tahu eh rupanya sebelahku ini Pak Bujo itu setelah salam baru itu berarti kan panjang solatnya itu Gih. nah makanya Mari sunnah yang uh, sunnah yang sudah lama ditinggalkan ini, sedikit orang yang melakukan, mari kita hidupkan kembali okay. jadi jangan moco, apa? salat subuh itu yang dibaca ya piye ya kalau apalnya cuma Al-Gawdha kadang-kadang okay. ya imam-imam di masjid kita itu betul Al-Kahdi, Al-Kahdi itu Masya Allah imam -imam -imam Al-Kahfi. Maghrib aja baca Al-Kahfi tadi itu nggih. Okay? Cuma aku sik telat, kurang suwi mestinya, Biasa enggak telat gitu lho. Okay, Gek kepanoh helu lho besruk kok Pak Gus ini di waktu telat roka jadinya. Okay. Jadi rata-rata uh, imam di masjid-masjid itu itu kan Apalagi sampai waktu itu paling panjang sudah. Nggih, okay. waktu was apal al, al a'lawi syukur-syukur apalagi al hoshiyah kan makanya enggak punten njenengan pernah ndak jamaah di masjid yang barusan ada barusan ada sore itu loh Pak di pernah jamaah di situ Jumatan pernah ndak baca al hoshiyah al a'la pernah ya? ini njenengan pernah Jumatan di sana mboten coba sekali-kali di sana lah juara di masjid yang barusan njenengan mendengar suaranya itu loh. Masjid terdekat di daerah sini. Pokoknya sudah rata-rata di masjid-masjid yang lain lah. Itu jarang mereka baca Al-A'la sama Al-Ghasiyah. Padahal yang sunnah itu ketika Jumatan ya, itu baca surat Al-Ghasiyah Al-A'la dulu baru rokat kedua Al-Ghasiyah. Tapi ketika subuhnya yang sering dibaca nabi itu pada rokaan pertama setelah al-fatihah baca sajidah pada rokaan kedua setelah al-fatihah baca al-insan -in, al ya, al al-insan Pelajaran hadith ini Bapak Ibu Bahwa yang menunjukkan keagungan Sholat lima waktu Sholat lima waktu ini Diwajibkan Allah Ta'ala Kepada Nabi Muhammad S.A.W Langsung di langit Pak. Okay. Langsung di langit Musyafahatan Musyafahatan itu pakai firmanya Allah Ta'ala langsung gitu loh ya tanpa ada perantara dan itu terjadi pada malam Isra Mi'raj ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan di atas langit ketujuh okay? awalnya diwajibkan 50 dalam sehari semalam kemudian diringankan diringankan diringankan sampai menjadi lima hadisnya sahih Bapak Ibu ada dalam kitab Al al-luqlu wal barjan ya jadi kitabnya ada hadisnya sahih ada dalam sahih al-bukhari ada dalam sahih muslim jadi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam hadis naik bersama malaikat jibril Kan dikasih kewajiban 50 kali waktu salat itu pada langit ketujuh Berjumpa Nabi Ibrahim Pada turun lagi Pada langit keenam Berjumpa Nabi Musa Ditanya sama Nabi Musa Wahai Muhammad kamu diberi kewajiban Apa? Diberi kewajiban 50 kali Diberi kewajiban Sholat 50 kali Sehari semalam Kata Nabi Musa Irji'ila rabbi Was'alhu'at be fa inna ummataka lan tutiq dalil bali balio jaluk keringanan gak mungkin kuat mematno iku gitu karena nabi Musa itu Bapak Ibu dalam hadis yang sama itu menjelaskan aku loh iku wis berusaha ngejak Bani Israil wong salate pagi sore pagi sore gak ono sing toh tok umpama umatmu gitu ya Apalagi umat Nabi Muhammad itu kan posturnya kecil-kecil, bapak ibu. Gitu. Kalau umat-umat sejak -umat Nabi Adam itu kan besar-besar. Jadi Nabi Adam itu kan 60 hasta, 30 meter. Nah itu sampai zaman Nabi Muhammad berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berhenti ya sudah. Nah cuman nanti ketika masuk surga kembali seperti bentuknya Nabi Adam yaitu 60 hasta, 30 meter. Ini sampai puncak kubah pinter meter Aba Umar, dalam lebih lebih tinggi lagi ya Mas Allahu, mati abah Umar At itu 30 meter pak, ya tingginya, ya. Tetapi eh, rahmat Allah kepada kita Bapak Ibu ya, yang harus kita syukuri selalu dan harus kita ingat-ingat selalu agar kita tidak malas sholat. Meskipun sholatnya diringankan menjadi lima, pahalanya lo tetap gak dikurangi Jadi pahalanya tetap lima puluh, masya Allah. Kemudian sesuai dari hadis ini, Aisyah tadi mengatakan tetap lima waktu ya, tetapi lima waktu itu ketika pertama kali diwajibkan Jadi selama di Makkah sejak Isra Mi'raj sejak ada kewajiban sholat 5 waktu sholatnya 2 rakaat semua pak pada setiap sholat. Nah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bincar ke kota Madinah, nah ditambah sholat Dhuhr, Asar, Isya ditambah 2 rakaat. Tiga, ya diwajibkan menjadi tiga. Alasnya tadi kenapa? Karena dia witirnya siang hari, gitu. Adapun sholat subuh tetap dua rakaat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita diperintahkan membaca dengan bacaan yang pan panjang. Makanya kan Allah Taala berfirman dalam surat Al Isra' tentang sholat fajar, gimana? Al-Fajr Karena Masyhudah Jadi Quran Al-Fajr Bacaan ketika sholat Fajr itu disaksikan Disaksikan para malaikat Jadi keutamaan sholat subuh Bapak Ibu dengan sholat asar Itu dihadiri oleh Malaikat malam Dengan malaikat si Siap Untuk sholat-sholat yang lain Kayak dur dan Kayak dur Maghrib dan Isya, Maghrib dan Isya ini hanya dihadiri oleh malaikat malam saja. Zuhur hanya dihadiri malaikat siang saja. Tetapi subuh sama Para malaikat habis solat bersama kita kan naik kepada Allah Taala ya ditanya sama Allah Taala. Jadi tadi malam malaikat yang tadi malam nginap dengan kita yang kemudian solat subuh berjamaah dengan kita kan habis solat itu kan naiklah kan? kepada Allah Taala ditanya kai ibadi bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba mereka menjawab Ta'rob Nabu Wabu Yusolul. Kami tinggalkan mereka nolih Allah mereka dalam kondisi sholat. Masha Allah. Kemudian malaikat ketika asar, yang malaikat siang, yang siangnya bersama kita habis sholat asar bersama kita kan naik ditanya sama Allah Taala jawabnya sama kami datang nolih mereka dalam kondisi sholat dan kami tinggalkan mereka juga sholat. Assalamualaikum. Ya ini kan rahmat Allah buat kita yang Bapak Ibu ya. Kok yang ditanya itu malaikat gitu loh. Kok kebetulan malaikatnya dimas hmm. jin. Dan yang kita kok ya, itu setan-setan pasar ya, Paling dijawab gua oh, kata salat itu gitu balik. Ya, jadi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya dan baca dengan semua Bapak-Ibu Safar, beliau biasa mengkosor ketika safar. Wajutimu dan biasa imam. Jelas, bapa ibu. Wasyumu wajutir. Beliau juga kadang puasa, kadang berbuka. Jadi kata Aisyah ini, Nabi saw. Bapak ibu ketika safar kadang mengkosor. siqatun para rawinya siqat illa annahu maklul hanya saja hadis ini Maklul apa ma'lul ada ilahnya lho kok bisa ada ilahnya wong para rawinya siqat terpercaya bisa nah makanya penjelasan berikutnya wal mahfudz hadis yang mahfudz yang sahih an aisyah ta min fi'liha Bahwa ini hadith ini itu Dari perbuatan Aisyah Bukan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena kaedah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dilakukan Nabi Bapak Ibu Setiap beliau safar Pasti mengkosor Pasti mengkosor Nah ini kok bisa kata Aisyah Aisyah kan sahabat Nabi meskipun sahabat Tapi kalau perbuatannya menyalai perbuatan Nabi Maka tidak diikuti Yang diikuti adalah Nabi Muhammad SAW Jadi hadir atau riwayat yang makhfud Bahawa ini bukan perbuatan Nabi Tapi perbuatan Aisyah sendiri Ketika sahabat kadang kosong Kadang tidak kosong Sama-sama puasa Ramadan itu beda loh Berpuasa pada bulan Ramadan Dengan berpuasa pada selain Ramadan <tuh> Ramadan Beda kalau jenengan haid Ya haid ya meskipun anda harus berbuka memang Tapi kalau kita safar loh Dari Situarjo ke Jakarta Misalnya ada, ada Umar ada panggilan Apa hajatan Jakarta gitu kan Misalnya naik pesawat Ya naik pesawat jam 7 atau jam 6 kan wong apa dari Ciro Ciro ini. dari Ciro ke Juanda naik Innova misalkan ya naik Innova Asia gak kegel belas, gak kantuk belas gak capek belas, gak lapar ya kan, terus setelah itu sampai sana jam 6, jam 7 berangkat udah 1 jam sampai Jakarta jam 8 misalnya, telat-telat setengah sembilan keluar-keluar kalau bawa bagasi mungkin ngantri jam sembilan ya kan lamanya gitu Pak di bandara itu seharusnya cepat gitu kan tapi kalau enggak pakai cepat langsung setelah itu mungkin keluar naik grab atau naik apa atau dijemput kan ndak-ndak apa ndak berat belas kemudian panjenengan buka puasa itu iman iman kecuali kalau pas jihad, pas perang kayak perang Badar gitu, kan Ramadan nih. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berbuka daripada eh, maksa tetap puasa sementara loyo-loyo. Adapun yang berbuka, mereka yang makan di unta, mereka bikin kemah, menyiapkan ini itu, yang tetap puasa loyo-loyo gemes Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzahabal yaumal muftiruna bil ajr." Pada hari ini orang-orang yang berbuka bawa semua pahala, ya. Karena apa? Karena sabarnya perlu dengan kesulitan, keberatan. Nah, makanya ini itu kalau puasa, Pak. Tapi kalau salat ketika safar ya maka yang afdal adalah kita mengqasar. Jadi yang dimaksud bahwa hadit ini maklul itu apa? Karena ini perbuatan Aisyah bukan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini istiad Aisyah pribadi. Alasannya aku ketika sahur lo ndak berat sama sekali, gitu kan? Makanya dia kadang puasa, kadang ndak puasa, kadang dia kotor, kadang ndak kotor, begitu. Jadi hadit ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Kadang mengkosor Kadang tidak, tapi hadisnya Do'if, do kenapa? Karena ini bukan perbuatan Nabi Tapi perbuatan Aisyah Oke okay. Riwayat kedua yang menjelaskan Bahwa ini perbuatan Aisyah Jadi tetap Kalau ini istiatnya para sahabat Bapak Ibu, sahabat itu kan Ya bukan maksum ya Kadang benar kadang salah dan mungkin enggak tahu hadisnya maka tetap meskipun sahabat melakukan demikian jangan ditiru. Yang ditiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berijtihad itu tidak dikatakan salah. Oh, bukan salah, tidak dikatakan berdosa. Karena kalau ijtihadnya benar maka dapat dua pahala. Kalau ijtihadnya salah Tapi bagi kita yang tahu, oh rupanya istiadatnya tidak bener, orang no dalil kok. Kalau ada dalil kan tidak boleh beristiadat. Beristiadat itu kalau tidak ada dalil, <coughs> beristiadat itu kalau tidak ada dalil atau tidak mengerti dalil. Ketika ada dalil maka haram Gitu loh Bismillah. Nah. Sekarang hadis berikutnya Dari bahawa yang paling abdul Bagi Musabir itu ngambil ruh Ruhsa Dari Ibn Umar dak suka antuk ta maksiatuh jika maksiatnya dikerjakan. Dalam priwat lain, sesungguhnya Allah itu suka dikerjakan ruksa-rukhsonya sebagaimana suka dikerjakan azimah-azimahnya. Azimah itu apa? Azimah itu lawan rukhsah. Kalau rukhsah dalam safar salat zuhur 2 rakaat namanya rukhsah berarti azimah itu yang empat rokaat yang bukan rukso bapak ibu, jadi Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau hamba itu ngambil rukso, sebagaimana senang hamba itu mengerjakan azim, azimah sebagaimana Allah ta'ala senang hamba itu tidak maksiyah <tuh> ini tomcat ini doh boten larang warna. Jepitane 2. Tapi kalau ta mungke <tonkeken> warna-warni nggih. <-ge> Begisaran. Nggih. <Okay. kuh> Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, jadi di sini ada istilah rukhsah, ada istilah azimah rukhsah itu artinya al-yusru, as-suhula, kemudahan, kelapangan, ya. Nah, uh, secara syar'i rukhsah itu artinya ini saya bacakan mayahbutu ala khilafil dalilinsyari'i apa-apa yang ditetapkan tidak sesuai dari syar'i li mu'aridin rojihid, karena ada alasan yang kuat, nah karena safar kan alasan kuat tak, apalagi safarnya untuk sabar ketaatan ada ulama Nah ketika orang safar untuk haji Safar untuk mungkin Ngantarkan anak ke pondok Kan ibadah semua Safar untuk menjenguk saudara yang sakit ibadah Nah maka Sangat afdal Untuk mengambil ruksa Kalau gak ngambil ruksa gimana ya Gak apa-apa Salatnya sah Cuma ada afdal gitu loh Tapi kalau panjenengan mungkin Terus sholatnya Rokso Kalau azimah Azimah itu yang asli pak Yang sesuai dengan dalil Salat Selatur 4 rokaat Asar 4 rokaat Isya 4 Rokat itulah yang namanya azimah Puasa ye. Ketika kita Apa Kita normal Kita puasa Ramadan Maka itu azimah Ketika sakit Atau ketika safar yang berat Terus aku tak bukawai daripada tak kuat Ya kan Nah maka kita berbuka itu Namanya Ruh Ruhso Jadi hadith ini Bapak Ibu menjelaskan tentang Keutamaan Ruhso Ketika kita ada Uzur alasan syari Seperti safar, sakit dan lain Sebagainya Juga menjelaskan bahwa Allah itu punya Sifat cinta, mencintai Allah Juga membenci gitu Cuma sama-sama benci, Pak. Itu jangan disamakan bencinya Allah dengan bencinya manu, manusia. Jangan disamakan. Dalilnya apa? Wala yakullahu kufuwan. Allah tidak serupa dengan siapapun, ya. Jadi, Allah benci, manusia benci, Allah benci, ya. Manusia menyukai, Allah juga menyukai, tapi beda. Tidaklah sama tah manusia melihat dengan Allah melihat apakah sama melihatnya beda. Jadi yang sama itu pada nama saja tapi hakikatnya berbeda. Laisa ka mithlihi syai' tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah wa huwas samial basir dan Allah maha mendengar maha melihat. Jadi Allah punya pendengaran lihatan Allah taala ini laisa kamithlihi syai' tidak serupa dengan siapapun. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. <tuh> Jelas nggih? Tidak <tuh> ya, ada pertanyaan? Kalau begitu kita masuk hadis berikutnya wa an anas anhu qala dari Anas radhiyallahu anhu berkata Karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida satu mil itu satu setengah kilo satu setengah kilo kali tiga berapa? <tuk> <tuk> sebentar Taba. ini tanya dulu jangan salah pak empat kilo setengah oke okay. kalau farsah farsah itu empat mil pak jadi sahabat ini ragu-ragu tiga -ragu mil atau tiga farsah kalau satu farsah itu empat mil Nah, berarti berapa enam kilo nah kalau tiga farsah berapa? Ini yang dimaksudkan itu ketika permulaan sah sah, sah, sah Jadi orang ketika tidak faham, berarti lah tiga mil, tiga farsah, semua musahbir Bukan seperti itu Tapi ketika awal perjalanan, sekarang panjenengan ya Kalau di rumah, masih di cirau kan tidak boleh panjenengan jamak kosor, waktu itu hukim Panjenengan baru boleh, karena kan mau musafir ya Berarti kalau Jenengan ini rumahnya di Cirog Mau Rihla Apa tuh Rihla? Safar ke Bandung naik kereta lewat stasiun Sejorjo Nah Jenengan itu baru boleh jamak kosong ketika sampai stasiun Bukannya kemudian jarak Ciro sampai stasiun itu adalah Musafir Bukan Itu maksudnya bahagia Jadi ini permulaan saat Safar Makanya Nanti ada hadis yang lain itu Nabi itu baru mulai jamak koser ketika sudah meninggalkan kampungnya, ketika sudah melihat apa batas-batas pokoknya genteng-genteng ini, biasanya nggak eh, ada genteng ya, pokoknya-pokoknya atap-atap rumah itu kelihatan jauh itu baru beliau mulai melakukan apa safari apa jamak koser. Berarti maknanya jendengan pak, meskipun sekarang mau musafir tapi masih di rumah itu sudah boleh ambil ruksho kosong belum mm -hmm. belum karena jenengan itu masih mungkin nah makanya Nabi itu ketika sampai stasiun kapalannya begitu ini adalah permulaan safar baru disitulah beliau mulai mengambil atau menjalankan sholat kosor itu jadi bukan maksudnya musafir itu dikatakan musafir dalam jarak tiga min dalam jarak Nah Terus <tuh> Jarak safar itu yang benar gimana sih yeah. Jadi para ulama itu Bapak ibu ya Sudah membahas dulu Sebelum kita ya tentang Jarak yang seseorang boleh mengambil Rokso safar itu pirosik gitu loh. Ada yang mengatakan 85 kilo Ada yang mengatakan 89 kilo Itu baru jarak safar loh, Apa dalilnya Karena Nabi kan mengatakan Wanita jangan safar Satu hari satu malam Kecuali dengan mahrum Kan begitu ya, Nah dari sini Berarti safar jalan kaki loh pak Jalan kaki itu Kalau satu hari satu malam Baru dikatakan safar Ini diukur sama mereka Masya Allah Jangan kan jalan kaki itu pak Satu hari satu malam diukur rupanya yang perkiraan 85-89 kilo itu, itu makanya itulah baru dikatakan jarak sa safar. Sebelum itu berarti bukan musafir. Ini pendapat pertama yang kuat. Kemudian yang sama-sama kuatnya, yang sama-sama kuatnya itu <tuh> pokoknya yang sesuai dengan kurv, kurv itu apa? adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau perjalanan itu dianggap safar meskipun tidak sampai 89 kilo maka dianggap sebagai safar. safar. Safar mungkin 60 kilo, 70 kilo itu sudah dianggap di masyarakat itu sebagai safar, maka tidak menjadi masalah panjenengan mengambil rukhsah safar. Nah, makanya bahayanya orang yang e, membaca hadis langsung langsung diamalkan. Saya dulu tuh punya anu, Pak, mahasiswa. Ya punya mahasiswa, rumahnya di Bangil. Bangil Pasuruan dia. Hmm. Itu dengan daerah Gunung Anyar, daerah UPN sana. Itu setiap hari itu safari eh, Pak Kosor terus. Setiap hari kosor. Kau sorot terus alasannya nih lo ya hadis ini lebih dari tiga ya. iya tiga farsa atau tiga kilo ini tiga kilo ke mil. tiga mil sama tiga farsa padahal ini maknanya adalah permulaan sah ada pertanyaan bapak ibu nah. kok tumben jarang isa isa nah. lagi <laughs> enggak biasa biasa lah segera isa biasa Nah, acara ada. Monggo, Pak. seperti penat dan sebagainya ya, Bapak. Tapi kan naik dahar. Jam terus di kosor moten dah. Nah, maag gole Sebentar. Eh kosor itu lebih khusus daripada jama jadi jama itu lebih umum Bapak Ibu jadi kalau kosor itu khusus musafir tapi kalau jama itu meskipun tidak musafir boleh jama misalkan orang yang sakit ya kan kan boleh jama wanita istihadho tau istihadho dulu kan pernah kita bahas itu jadi yang keluar darah terus gitu kan Sampai enggak ngerti ki haid apa ndak, enggak metu terus. Nah, itu kan cara mandinya, cara salatnya itu kan mirip-mirip jamaah, ya, nggih. Mirip-mirip jamaah. Orang sak juga seperti itu. Kemudian ketika hujan juga seperti itu. Nah, cuma yang menjadi masalah ini orang ada hajat. Ada hajat itu loh ya Allah. Ya saya kira ja panahan itu ndak boleh ya Ba Umar, nggih. Ya penisangin, jadi tidak boleh. Nah ini orang itu gampangan pak, gampangan. Kadang orang itu kayak pas jembeli korban itu kan, pas sapi itu di rumah tuh enggak sholat sampai asar gitu. Ya memang, memang alasan najis KB kotor KB, bohong bohong ganti. Panjenia ya, dasar dia males sholat itu. Nah kemudian bapak ibu panjenengan, kalau ngambil jagal, jagal sapi Jagal sapi rata-rata ini kambing kan disembelih juga gampang itu tuh ambil orang yang sholat Pak. yang nyembelih kalau dia nggak sholat nyembelih sapi itu haram dimakan tuh nggak sholat kafir ok ya kan nah makanya kalau untuk uh, apa sapi jagal kambing itu kalau bisa jadikan sembelih sendirilah jadikan sembelih Bismillah Allahu Akbar nggak gitu kan selain itu biar mereka yang Nguliti yang jajal, yang denderal-denderal, tidak apa-apa Yang penting jaringan yang yang beliara ternyata jagal itu tidak, ya sholat pak Tidak, hmm. seribu satu yang sholat itu, ya Allah, Allah ya Nah, itu sampai pernah itu apa singkatannya ya Kemarin di Surabaya itu, di Surabaya, Guaya ada seragam seragamnya tulisan Komunitas Bupak Guyupan Jagal Syar'i, ya lalu tak tenter di lupa korang izin solat ini syari apaan deh, katanya syari, katanya ikut pelatihan, tapi kok tetap dah, dah solat. Jadi hati-hati, mending panjenengan yang nyempli sendiri pak, kenapa? Karena orang yang tak solat, mending alul kitab masih halal sembeliyanya bagi kita kan ada nasnya ini orang tak solat, tak solat. Maka sembeliyanya tidak. Halal, mending jadinya mereka sendiri, baru mereka yang tertel tertel tidak menjadi masalah. G, okay? uh, ini berkaitan dengan korban, berkaitan dengan hajatan tadi. G, okay? hajatan itu loh Pak. Itu kenapa kok sampai tidak sholat itu? Memang repot apa, Pak? G, okay? dirias, dirias, dirias itu loh satu, g, okay? satu dirias, kayak ada kocar kono dipampang dilihat wong akeh kembenah itu syar'i ta syar'i wis ndak nabi ndak pernah ono mbuak-buak duwe iya mubazir innal mubadzirina agamu no, ikhwanasy-shayatin wong-wong sing mubazir iku dulure setan ngono nah, kuwi sing kata Allah taala menurut dilakoni jadi ketika memang asalnya perbuatan yang tidak syar'i, malah belan-belani enggak sholat tambah tumpuk-tumpuk dosane. Nah, sing teko melu dosa. Wis perkara syar'i kok ditekani, ngoten ta? Halo. Jadi kita itu wajib menghadiri undangan itu ketika enggak ada kemungkaran di sana. Nah, ini ana wong dipajang loro kembenan tok. Iya, bek tang klong klang kleng apa begitu nah itu malah wajib enggak hadir sebetulnya mbah boh apa kalau saya masih dirasane sak kampung enggak apa-apa perkara maksiat ngono kok gitu nek saya ya peduli wong ini Jangan urusan dhewe gitu kan kalau saya ini kan njenengan jale bentera ketemu yo ndak enak kali ya begitu Allah taala jadi tetap nggak boleh, nggak usah dihajat, nggak usah dirias dirias itu loh. Iya sholat di si, masuk bilan-bilan di ya bilan -bila ini sampai gara-gara rias sampai sholat di jamak. Itu saya kira itu walaupun itu bukan putur yang membolehkan untuk jam jamak. Jadi kita harus berhati-hati Pak, ini harus berhati-hati. Insyaallah begitu Allah taala a'lam. Terima kasih barakallahu fikum jami'an. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik